Salam sejahtera para pendengar yang terkasih Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia Yang didirikan oleh Pendeta Bikman Sirait Untuk melayani Tuhan Kepala g e r e j a melalui media Untuk memperluas wawasan umat Tuhan Pamah juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata Dapatkan juga buku-buku karya Pendeta Bikman Sirait Dan kaset kotba h yang sudah tersedia puluhan serinya Semuanya dapat Anda peroleh di toko-toko buku k r i s t e n di kota Anda Atau agen reformata setempat Seluruh hasil keuntungan penjualan akan digunakan Untuk membiayai pelayanan media dan pendidikan di pedesaan Melalui yayasan m i k a yang juga didirikan oleh pendeta Bikman Siray Doakan pelayanan PAMA lainnya di stasiun radio di berbagai kota Agar terus bertambah dan bertumbuh キニティベアサアテニア、キタカンマニキマティカバナランフィルマン、トハン、ブラサマ、ペンデタ、ビッグマン、シュレイト、サマト、マンデニャーカン、ト n d マンブルカティ。サラムシジャータソー、ソーランカカカシ、ディダーマン、ナマ、トハン、ジュスクレストス、カマリゲダーバッタモーダン、キタマシモン、ビチャラカン、タン、サーリップ、カリニゲダーマン、ミキルカン、ロレ・ラスル・ポーズ、ディダーマン、ソ ガラテ r アパサ u r u カナム、アイアツァブラス、ダンサトルシニア、デ d キアン、フィルマントウハン。ガラティアパサリアン r ナム、アイアツァブラス。リハッラ a バゲマナベサニア、ウュプウュプユン o トリスカパダム、デンアン、タンアンカウ、yang berusaha Memaksa kamu Untuk bersunat Hanya dengan maksud Supaya tidak dianiaya Karena salib kristus サバマ a カ i ムニュナッカンディタウラット、タタピ、マレカマンガンダキ。サバヤカムニュナッカンディリアガマレカダパッバムガー、アタスカダンム、ヤンガーヘリア。タタピアクス、カレカリティダマオブルムガー、インダーリットゥハンギタ、ユーズクリストス。サバオレニャー、ドニア、トラディサーリップカン、バギク、ダンアク、バギ、ドニア。ソソラクウロギタピキルカン、アペンディビチャ Yang menciptakan sebuah konfrontasi yang sangat tegas Antara orang yang tidak mau dikatakan memikul salib atau dianiaya karena salib Dengan orang yang sejati bermegah justru dalam aniaya salib Nah, Paulus mengungkapkan bagaimana ternyata orang-orang di z a m a n n y a adalah orang-orang yang memperjualbelikan salib dalam pengertian begini、susrah. Jadi mereka itu memberitakan ajaran-ajaran yang bersifat lahiri ya Mudah dilakukan, mungkin dilakukan, jelas tidak ada konfrontasi Artinya di situasi pada waktu itu dimana penolakan sangat hebat dari orang-orang Yahudi Karena kalau tidak disunat kan dianggap melanggar Taurat kan begitu Sehingga orang-orang yang di, tidak disunat ini tentu menjadi orang-orang yang ditekan, dianiaya Ini bukan persoalan boleh a p a tidak boleh sunat dalam segi medis Hati-hati dulu Ini kita lagi berbicara di dalam pengajaran Sehingga kalau orang disunat dengan ajaran, dengan asumsi terikat kepada perjanjian Tuhan seperti perjanjian lama Nah ini kan sudah digenapi di dalam kematian Kristus Sehingga tidak lagi ada darah yang tertumpah tetapi diri Yesus lah Yang sudah menjadi titik perjanjian dan perdamaian antara manusia dan Allah Janji yang digenapi, nubuat yang digenapi Nah jadi hal-hal yang bersifat lahiri atau a ritual itu menjadi tidak penting タタピー・ウパ・ウパニャ、サ e リ・ラギ・ウパ Se ・ウパニャ、サカリ・ラギ・ウパ・ウパニャ。オラン・オランタタプ・ビチャータン・ダン・ソナット。マラカ・マン・グガタ、ダン・マラカ・マン・アンガ、イト・ミジェリ・ペンティン、ダン・サン・アン・サイ・ウス・サカリ。センガ・マラカ・コムディアン、マン・アンガ、バギン・ a ギン・イト・マラカ・カリアカン。ナ・オバギ・オランタ・アリア・リ・タオラ、ミ・ミサニア・ y ラン・アン・パイエル、タン・トゥイト・ミジェリ・サイ・ウス・デ i アン、 Membicarakan tentang Yesus Tetapi masih terhisap dan terikat kepada tradisi Tradisi PL Yang sebetulnya sudah digenapi dalam kematian Kristus Nah ini kan jadi lucu Lalu buat apa salib Yesus? Tapi supaya kelihatannya rohani Mereka membicarakan sunat Supaya kelihatan rohani Oh mereka membicarakan mungkin seperti yang disindir oleh Paulus Penglihatan inilah, nubuat inilah, penglihatan itulah, nubuat itulah Dan lain-lain Mereka juga mungkin mendeapa, membicarakan dan membesar-besarkan soal puasa misalnya. Atau mereka membesar-besarkan masalah-masalah sehari-hari di dalam tradisi-tradisi agama Yahudi. Supaya dengan demikian t a n p a mereka sangat lahiria, sangat melakukan. Tetapi sebetulnya itu karena mereka tidak mau menjadi orang yang dikucilkan, diasingkan. Karena salib. Karena mereka tidak mau menderita karena salib. Maka mereka memilih sebetulnya ritual-ritual yang cocok. Ritual-ritual apa yang menyenangkan. Ritual-ritual yang pas. Tetapi seakan-akan mereka pengikut Yesus. Pengikut salib itu. Menarik bukan? Apa yang dibicarakan Paulus ini justru menelanjangi kehidupan orang-orang Kristen masa kini. Yang terlalu asik-masik ribut dengan berbagai argumentasi dan cara hidup pelayanan. Yang sebetulnya ujung-ujungnya cuma satu. Menjauhkan diri dari... Salib itu, aniaya itu. Tragedi, tragis, ironis. Dan itu yang terjadi. Nah oleh karena itulah susur aku yang kekasih. Perlu untuk kita pikirkan, perlu untuk kita perhatikan. Betapa kita seringkali terjebak salah di dalam kesaharian kehidupan kita. Betapa kita perlu untuk melakukan apa yang seharusnya menjadi kendak e h Tuhan. Supaya di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Betapa kita seharusnya memikirkan. Berbagai pertimbangan di dalam kehidupan sehingga kita betul-betul memahami apa yang menjadi k e h e n d a k Tuhan. Orang-orang yang seringkali meributkan soal baptisan lah. Sehingga kadang-kadang jadi aneh. Orang Kristen penuh cinta kasih karenanya melayani Tuhan. Tapi bisa ribut dan saling meniadakan, saling menista karena soal baptisan. Kan aneh sekali ya. Saling menyesatkan satu dengan yang lainnya tapi katanya penuh cinta kasih. Orang-orang Kristen yang hanya karena persoalan menyanyi, satu tepuk tangan, satu tidak tepuk tangan. Lalu merasa yang satu rohani, yang lain kurang rohani. Tidak berhikmat dan saling menyesatkan, saling menyalakan. h Sekarang kan mereka semua ini sudah hebat-hebat sampai ke tangan Tuhan atau kepujiannya kehadapan Tuhan. Padahal keributan, pertikaian sendiri sudah menunjukkan kualifikasi yang sangat rendah. Perdebatan keributan itu sendiri sudah menunjukkan satu nilai yang, apa, yang sangat payah. タビトゥグイスガリ。マガパジョーパネスタハナ。カナメマングレジャーディダモモミクルサリビエスウス。LOCOVISAVAGITUPA?YES。KNAPA。マリケタムウエメリアツィシーライニア。ジカロメマンケタブナー、ジカロケタメマンサングサングウマミクルサリビエスウスウスウスウスウスウスウスウスウスウスウスウスウスウスウスウスウスウスウスウスウスウス Bukankah kita harus mengaktualisasi dalam semangat pengorbanan untuk melayani dan menyenangkan hati Tuhan dalam hidup kita? Dan bukannya meributkan atau menciptakan keributan satu dengan yang lainnya? Seharusnya ini kita pikirkan dengan sungguh-sungguh sesudahku. Supaya kita tidak terjebak pada perangkap-perangkap salah di dalam kehidupan. Supaya kita tidak terperangkap pada pemikiran-pemikiran yang sempit saling meniadakan dalam kehidupan. a、nah, saya pikir ini harus menjadi pemikiran setiap orang-orang Kristen. Dimanapun orang Kristen berada sehingga tidak terjebak pada isu-isu murahan. Yang seakan-akan menjadi tampak rohani di dalam apa yang dikerjakan. Padahal sejatinya semua hanyalah pelarian belaka. Nah oleh karena itu saya pikir saudara-saudara menjadi penting untuk kita pikirkan bersama-sama. Bagaimana seharusnya hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu Paulus mengatakan, aku di dalam apa bagiku salib itu adalah kemagaan. Artinya dia rela menderita mengalami kesulitan. Untuk menggapai inti salib. Spiritual bukan cuma keributan soal-soal ritual, cara ini cara itu supaya tanpa rohani. Orang berbicara misalnya tentang puasa, orang berbicara misalnya tentang pujian, tentang baptisan. Tapi hidupnya bermega-mega, h h bermewah-mewah. Hidupnya tidak berbagi dengan yang lainnya. Berbicara tentang berkat Tuhan Tapi tidak berbagi Untuk menolong tubuh Kristus yang lainnya Kan itu menjadi sesuatu pencemaran terhadap kebenaran kan sebetulnya、ya. Jadi salib Yesus itu dipakai untuk menjadi sumber berkat Tapi tidak pernah dipakai untuk berbagi Bagi berkat d o s a a p a kaya itu bukan dosa Tapi miskin itu bukan sesuatu yang salah Yang salah adalah orang miskin kalau mencuri orang k a y a tidak mau berbagi. Itu yang jadi masalah. Tetapi berapa banyak orang atas nama salib justru sekali lagi menumpuk berkat dan bukan membagi berkat. Coba pikirkan. Berapa banyak orang atas nama salib justru menghakimi orang lain hanya karena perbedaan cara menyanyi ataupun cara baptisan. Yang notabene tidak prinsip kalau mau digali Alkitab sedalam-dalamnya. セダーオーランティダーシュカ、ビジャーサーサーサーサーサーサーサーサーサー r ーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサ e サーサーサーサーサーサーサーサーなーサーサーサーサとサーサーサーサーサーサーサーサーサー Bukan kebenaran tapi lebih kepada sensasi. Menghindari salib. Dan memilih jalan yang disukai. Padahal Tuhan tidak mau kita seperti itu. Tuhan mau kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berjalan pada jalan Tuhan. Yang seharusnya itulah ketetapan. Tetapi sayang. Apa yang berjalan di dalam kehidupan. Apa yang dikerjakan tidak diperhatikan. Sehingga kita tertinggal. Dalam berbagai aspek kehidupan ini Karena itu sesuai aku yang kekasih Coba camkan, coba pikirkan Coba renungkan、ya. Bagaimana seharusnya semua itu kita kerjakan Di dalam kehidupan kita Nah oleh karena itulah Pemberitaan salib seharusnya menjadi satu pemberitaan Yang menyenangkan hati Menjadi sesuatu yang kita lakukan Dengan segenap hati Dan segala konsekuensi yang muncul karena pemberitaan salib Itu menjadi penting Ada banyak orang bisa kaya Tetapi dia tidak menjadi terlalu kaya. Hanya karena dia mau berbagi. Itu penting sekali. Itu penting sekali. Dan sekali lagi itu penting sekali. Apalagi kalau itu kemudian menyangkut kehidupan mereka-mereka yang ada di front depan. Sebagai hamba Tuhan. Ingat. Kaya bukan dosa. Miskin tidak salah. Yang jadi masalah. Kaya tidak berbagi. Miskin mencuri. Tragis ya. Seharusnya kan semua tubuh itu Ter, apa, tersalurkan berkat itu Menciptakan keseimbangan Nah ini memang jadi pergumulan yang tidak mudah s a u Disini a a r d kita harus bertarung dan berpikir Untuk melakukan apa yang menjadi kendak h e Tuhan Dalam kehidupan kita Sehingga salib itu harusnya m e m b a l a n Seluruh kehidupan Tetapi sekali lagi perlu diingatkan Seperti apa yang dikatakan tadi Banyak orang justru mengangkat tinggi-tinggi salib Hanya untuk mengatakan Ini loh salib. Tetapi mengganti semangat salib itu. Dengan keyakinan-keyakinan yang mereka bangun diindoktrinasikan. Kepada banyak orang sehingga terpatrilah di dalam benak kita.、Yeah. Dulu kita mengkritik misalnya. The infability of pop ketidakbersalahan paus. Itu menjadi suatu perdebatan cukup panjang dalam sepanjang sejarah.、Yeah. Sampai kemudian hari ada perbaikan-perbaikan. Di lingkungan saudara-saudara kita katolik misalnya Jadi Paus tidak ansi pada dirinya sendiri Ada tim yang memikirkan apa yang akan diputuskan Walaupun keputusan dibuat oleh Paus Tapi sementara itu di l a a t saudara-saudara kita yang protestan justru terbalik ya The infability of pastor itu justru dikembangkan Bahwa hamba Tuhan itu biji mata Tuhan jangan diutak atik itu Salah itu tidak bisa didiskusikan itu Jangan dibicarakan, apalagi menegur dan mempermalukan. Wow, itu berat sekali hukumnya. Kan begitu. Lalu bersembunyi di balik kata-kata rohani, sehingga seakan-akan ambat u h a n kalau salah tidak tersentuh. y Ante j e b e s a n g a t mengerikan sekali. Apa yang dulu sebetulnya dikoreksi, heh, kok malah jadi kita pelakunya. Ya. Jadi saya pikir-pikir sementara suatu-satu dari Katolik mengalami satu kemajuan-kemajuan hebat dalam pemahamannya. Eh orang protestan malah berbalik-balik tidak karu-karuan. ya Walaupun saya sendiri paling tidak suka sebetulnya dengan istilah Katolik dan protestan. Saya lebih suka orang Kristen pengikut Yesus Kristus. Tapi entahlah kapan itu akan terjadi. Maka dari realita yang ada susur s a s a pikir dalam sejarah gereja jadi pembelajaran penting. Sekali lagi betapa banyaknya. サガナカンディジンタイトウハンサガナカンマカポンコツアリピアンカンディベタトウハンビサビサンタビサブトニアジュストンマカミミミギカンディリウントデータツンツウウパイカサラハンマレカムディカサラハンヤンハウスディマルミディパハミデンティダボレディコレクシケチュアリオレトウハンディツンデリカンディビジマタトウハン Tra ゲディナギヤンケドウアメニディカンラギアララ ミサニャカロティダー、パパ、マラパタカ、ケチュラカ、ナトラインライナ、ロランビラントリアパ、コラメントワンマラカン、パスティハビス。テタビオラン lupa ミサニャ。オランティダムバチャ、マスムトジュブルティガ、ハバコ、ベタパオランササッ、ベタパオランランジャハツ、リンカリスクセスダラミルクニャ。ディカマティアン、レベルハダパンデングントハニャ。シンガサブトニャ、ベナー、アトサー、ボクンソウウウムーパンジャンアトペンデククカンデク。 Ya kau busumurnya pendek, Stefano umurnya pendek, itu martir semua. Yesus t i r u s e lamat. Paulus nggak panjang-panjang amat, kan begitu? Petrus juga nggak panjang-panjang amat. Apakah karena mereka b e r d o sama k a u m u r n y a pendek? Apa saudara berani bilang begitu? Saya tidak berani. Sebaliknya umur-umur panjang itu apakah benar karena mereka itu apa namanya diberkati Tuhan? Eh jangan dulu beranalogi terlalu sederhana, saudaraku. Orang yang diberkati Tuhan bahagia hidupnya Bisa jadi umurnya panjang, bisa jadi tidak Tuhan punya kedaulatan dan cara yang luar biasa Apakah semua orang kalau kaya jadinya diberkati Tuhan Lalu yang miskin tidak, kan tidak juga begitu Ada yang kaya diberkati Tuhan Tetapi tidak sedikit orang miskin diberkati Tuhan Paling tidak janda miskin itu yang dipuji-puji di dalam gereja tentang persembahannya Bukan janda kaya Jadi kejujuran menilai diri kan jadi penting ブータン・ト a サ a ー・チャン・ a マハマン・パマハマン・ウン・ト a ク a ニューン・ブニー・カン・デ i リリ・リバリ・パマハマニ a ゥ・シンガ・ a ンタチュ・ボルタディティティテ a ティ t t e ィティティティティテ a ティティティテ t a ィティティテ a ティティティティティティティティティティテ a ティティティティティ o ィティティ a ィ a ィティティテ a ティティティティ i ィティティティティティティティティティテ a ティティティティティティティティティテ a ティ m a ティティティ a n main, main sambar aja kan begitu. Tapi itu kan sopan santun yang perlu dijaga. Tapi tidak berarti kebenaran mesti ditiadakan. Ya enggak juga. Apakah pendeta Big Man s e r a t、right、bisa salah? Bisa sekali. Siapa bilang tidak? y a Bolehkah dia dikoreksi? Oh ya boleh sekali. Kasih masukan supaya dia makin baik. Saya sendiri secara pribadi kadang-kadang suka bilang. Saya senang dikoreksi. Walaupun kalau dikoreksi ya enggak senang juga sih. i ya. Rasanya kita kayak terganggu begitu. Tapi ini l a h r e a l i t a hidup. Dan saya tidak boleh lari. Nah saya mesti belajar walaupun sulit. Nah s u s u a t yang kekasih. Bagian-bagian ini yang mesti kita pikirkan dalam pergumulan kehidupan kita. Bagaimana kita harusnya melakukan apa yang menjadi keindak Tuhan kita. Camkan, rendungkan, pikirkan. Sehingga seperti apa yang dikatakan Paulus biarlah kita jujur terhadap salib itu. Bermegah di dalam salib itu. melakukan apa menjadi keindak salib itu dan bukan bersembunyi dibalik salib itu atau menyembunyikan diri lalu menonjolkan sekalangan salib itu hebat dan luar biasa dalam hidup kita padahal kita manipulasi atau kita permainkan atau jasa kedar sebuah promosi dalam kehidupan hati hati saudara saudaraku yang kekasih ini menjadi bagian penting untuk kita pikirkan di dalam kehidupan kita sehingga jangan sekali-kali kita menjual salib itu. パリッサバ i ッキンヤマリ e ギタイドゥスウ a デ a ヤ a キ Alkitab sejak dulu pun begitu dan itulah yang ditelanjangi p a u l u s bahkan di k o r i n t u s banyak orang terjebak dan termakan oleh i s u i s パウ e ス e r t i itu sampai-sampai ada kesan-kesan Paulus malah terpojok、ok. sampai p a u l u s mesti berbicara dengan tegas kepada umat Umat yang tidak pernah dewasa dimarahin sama Paulus Masa kamu tidak bisa belajar membedakan Kamu sendiri masih r i b u t satu dengan yang lain Kelompok ini, kelompok itu Terpecah-pecah Apa-apaan kamu? Kamu bilang kamu pengikut Yesus Adakah tubuh Yesus terbagi-bagi? Eh menarik ya Nah itu menunjukkan mengkoreksi kita semua ya, Saya menyadari betapa sulitnya sebetulnya Misalnya kalau kita rindu satu gereja itu Semua gereja itu satu merek m i s a l n ya Karena memang ada kenyataan-kenyataan, kemudian yang membuat gereja itu harus terpisah-pisah. Ya, kalau yang satu orang sudah mau-maunya sendiri, kan jadi repot. Kalau satu orang membawa gereja belok kiri, belok kanan, kalau diikuti terus, ya kan kacau. Ya, ini kenyataan-kenyataan dalam keberdosaan. Tetapi alangkah baiknya kalau dalam k e p a i t a n kegetiran sekali itu, seperti itu. Kita boleh saja berbeda organisasi, tapi tidak perlu saling memakikan begitu. Boleh saja berbeda denominasi, tapi tidak perlu saling meniadakan. Tapi bagaimana justru bergandengan tangan, saling mengisi, saling melengkapi, ya itu penting. Sebagai wujud kedewasaan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk boleh m e l a y a n i Tuhan. Sehingga di dalamnya sungguh Tuhan dipermuliakan dan hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, saya pikir ini menjadi pemikiran-pemikiran serius yang harus kita pikirkan. Sehingga, janganlah kita melakukan satu tindakan ritual apapun, ya Seakan-akan supaya mereka itu hebat, mereka bermegah. Oh, saya sudah, apa namanya, puasa. Oh, saya sudah dibaptis ini atau baptis itu. Oh, saya sudah nyanyi begini atau nyanyi begitu. Oh, saya lebih baik dari yang lain. Oh, saya lebih hikmat atau? Oh, saya lebih suka cita. Pada waktu kita mengatakan itu, kita justru meniadakan yang lainnya. No, no, no, no, no, no, salah. Ya, kalau lahiria, apalah sulitnya kau lakukan. なえと、で、nah, nah, ah, uh、クリティシオ、レラスルポウルス。なまりきっブラジャー、ジュストゥインティダリパダカクリスタンンン、ボアイトゥルオ。イドゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥ i ゥ、yeah. pen uh yeah. u ゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥ�� Tapi ujung-ujungnya uang Ah, Jangan begitu toh. Bilang mau jadi pengurus gereja Mau memberi segenap hati Eh ujung-ujung cari keuntungan sendiri Ya, Ternyata ya bukan melayani Tuhan Tapi melayani diri Bagaimana supaya diri dipuji dan diperhatikan Memegahkan diri dan seterusnya Betapa sulitnya apa yang dituntut Paulus Saya pun sadar Ya, saya bukan serta-merta orang yang rendah hati. Enggak, saya juga lagi belajar kok ke sana. Kalaupun saya bilang saya suka dikoreksi. Jujur seperti tadi saya bilang. Ketika dikoreksi sakit juga rasanya. Kadang-kadang batin juga tidak rela. Tapi saya kan mesti belajar. Engkau belajar, kita belajar. Ayo sama-sama belajar yuk. Dengan transparan, dengan sebuah keterbukaan. Saya percaya. Satu waktu Tuhan akan mampukan kita. Marilah susur aku yang kekasih. Kita jadikan ini koreksi untuk kita bersama. Sehingga salib itu mengajar kita untuk mengerti Dan memahami makna yang seutuhnya Kiranya selalu terus kita ingat perkataan-perkataan Di atas kayu salib yang Yesus ucapkan Penting untuk kita pahami, penting untuk kita mengerti Ya minggu ini saya akan membicarakan tentang salib itu Dari t e r i a k a n t e r i a k a n a g u n g yang Yesus ucapkan Untuk menjadi pembelajaran serius di dalam hidup kita Dan kita boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita Kiranya setiap ungkapan-ungkapan telah tersalib m は、i i yes、us us t,、ah、t ip, i dan b に n g k は、t k e m b a l i naik ke, na ke sorga dan akan datang kembali, Amin. s a u d a r a s a u d a r a k リ yang kekasih, sebelum kita berdoa kita akan mendengarkan dulu beberapa hal sebagai berikut. <音楽> Eli, Eli, ど、ね、う, う, ういうこと Tujuh perkataan penuh kuasa di tahun 2007 selama tujuh minggu berturut-turut mulai 25 Februari sampai 8 April 2007 bersama pendeta b i k m a n s i r a i n Mari bersama kita m e n g g u m u l i tujuh perkataan penuh kuasa selama tujuh minggu berturut-turut bersama pendeta b i k m a n s i r a i n dalam ibadah j e m a a t Antioquia setiap hari Minggu pukul 7.30, 10 dan 16 mulai 25 Februari sampai 8 April 2007 di Twin Plaza Hotel Office Tower lantai dua Jalan Legend Esparman Kavling 93 Sleepy sebelum Rumah Sakit Harapan kita. Untuk informasi hubungi sekretariat d 021-5696-3186 d 021-5696-3186 Atau SMS di 0856-92333222 SMS di 0856-92333222 Mari kita berdoa Kami bersyukur kami berterima kasih ya Tuhan Jika lo yang kau terus tolong pimpin kami memahami Menyadari makna salib yang luar biasa itu dalam hidup kami カミブシュクカミブルテ i マ a シェ、トウハンダンアジャリカミダーマヘルプカミ、ウントタプセティア、マミクル、サリム、ブルジャーラン、パダジャー g ン、ムタマンジュアル、ディリカミ、ブルサンブニー、ディバレク、アネカ、リトウ、アサカナカンカミ、メンチンタイ、サリム、ササンゴニア、カミハニアメンチンタイ、ディリカミ、カウントン、バギディリカミ、アンポニカミ、カネトウサマカミ、トウ ajari untuk memahami makna salib senantiasa. Terpujilah Tuhan, kekal selama lamanya. a m ニ n